Suruh puasa itu dari dulu, saringan Kalian subuh subuh atau enggak ya, Jadi ilmu itu bukan untuk Sekedar kepo dan tahu dan Lebih baik enggak usah ya, Ini untuk keseriusan Perlu adanya saringan Apa harus puasa Wadahnya sudah harus disiapkan Puasa itu menyiapkan wadah zikir jah, namanya jah, jahir itu terang. Kalau kalian ikut zikir di umum, zikir umum itu hanya katakanlah dapat pahala saja, tapi zikir jah walaupun bacanya sama laki-laki ya, luar efeknya beda. Dulatan di Madura itu percaya misra robi piro itu, itu, Kiai di Madura. Ini yang pesantren. Lebih kan biasa ngisi Tahlil di kampungnya itu ah, belajar si kriteria saya, terus murid-muridnya juga diajari. Sejak saat itu nggak bisa tahlil lagi. Tahlil itu nggak nggak bisa, maksudnya nggak eh, bisa seperti dulu. Begitu baca lain-lain luar, tahlil yang dibaca sama seperti dulu, tetapi begitu baca lain-lain luar udah nggak kontrol lagi di satri satri yang langsung nggak kontrol lagi gitu sampai dia malu sama orang di kampungnya karena dipikir kok aneh gitu kan, kalau lo sampilah ilah iloh gitu kan, sudah sudah nggak terkontrol lagi, sudah dikasih tahu satri harus kontrol gitu kan, bajunya kalem, tetap nggak usah kontrol lagi. dia Kenapa yang dibaca sama kan dia bisa kontrol lagi? Karena bacaan itu hanya pengantar sebenarnya. Orang baca la itu pengantar bukan tentang apa yang dibaca. Tapi ruhaninya itu hal yang beda. Sama kayak hu hu wa tu itu zikir nama ismul qadim. Jadi itu bukan domir Bukan domir kata ganti orang hu itu. Memang hua, hu Itu kata ganti orang ketiga Tetapi dalam sikir hu Di Torekno itu bukan Maksudnya itu domir Sikir nah, hu itu Maksudnya kemana Seperti itu Jadi Allah itu menitikkan Atau menyematkan kan asmanya namanya ke dalam segala sesuatu apapun benda hal dan lain sebagainya namanya itulah yang kemudian menjadi pengakuan bagi dirinya makanya segala sesuatu di langit dan di bumi bertafsir pada Allah itu maksudnya kayak gitu contoh ayam kukuruyuk gitu kan kalau jahat kan, krik krik, krik, krik nah, Itu zikirnya jahat dan zikirnya ayam Seperti itu Sebenarnya itu asma Allah Yang dititipkan Disemakan dalam si jahat Sama si ayam Namanya dia krik, krik, krik Manusia dengarnya itu jahat Ngerik ya kan Tetapi sejujurnya itu Dia bersikir tasbihnya kepada Allah seperti itu jadi itulah nama asma Allah Yang disematkan atau dititipkan Dalam si jahat kering Asma Allah yang disematkan Dan dititipkan dalam Ruh manusia itu Ya hu itu hu Siapa? Terus kok diucapkan hu, hu Itu bukan sikir ucapan hu itu aslinya Bukan ucapan mulut Ucapan mulut hanya pendekatan ekspresi Sikirnya itu menggunakan sir atau getaran ruh jadi ruh itu bisa bergetar dalam pola tertentu pola itu pola kalau pendekatan suara hu hu hu jadi yang bersikir itu ruh bukan mulut cuman karena ruh orang belum mampu untuk bersikir latihannya pakai mulut ya hu ya hu ya atau hu hu hu Sembun koim Gu itu asma Allah yang disematkan Dalam ruh kita Sama kayak asma Allah Yang disematkan dalam jangkri Kita krik krik krik ya, coba Sebenarnya bukan domir Karena itu Nah untuk apa zikir seperti itu Untuk menghidupkan ruh Mengingatkan Namanya Zikir itu kan ingat, mengingatkan kembali Asal muasalnya dulu manusia begitu masuk dalam diri dia masuk dalam miskat lubang yang berskat kehilangan pengenalan atau pengetahuannya tentang Tuhan. Nah di situ diingatkan lagi diketuk dengan sekiruh hu hu hu hu. Tapi nah, itu suara hanya ekspresi pengantar aja kalau dari. Udah faham zikir guru itu bukan pakai suara seperti itu Dan pakai ketat nah, Terus mungkin ada yang bingung lagi zikir il atau ya il itu dari mana Itu guru saya yang mengajar Jadi asma Allah Itu banyak sekali Di antara asma nama yang Zaman kuno bahasa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya kan kenapa Nabi Ibrahim ngasih anak namanya Ismail ya kan, namanya Il belakang lalu nama malaikat, belakangnya ada Il-Il, Jabar Il jadi Jibril, Mikail, Isrofil dan masih banyak, Kasar Il masih banyak lagi nah, itu banyak yang namanya Il Il itu nama Allah sebenarnya Il-Eli, Eliyah ya kan? Ilahi sedinya itu ke Arab nanti Itu bahasa Suryani Atau Arab kuno Dari Suryani turun ke Bahasa Ibrani Bahasanya Yahudi itu sama bahasa Arab nah, Itu masih masuk satu rumpun Namanya rumpun Semit Bahasa Semit Dari situ Jadi bukan itu Diambil dari kata Lah ilaha iluah Dari iluah itu bukan Gak ngerti Il itu diambil dari Asma Allah Bahasa Suriyahnya atau bahasa Arab Kuno nah, Memang diumum Diumum tidak ada karena itu Hanya ya, dari guru kemurit Dulu dari guru saya Guru saya itu Syabtu Roman amat peduli beradil teman. Gurunya enggak asal lagi, seorang Muslim Almaroki yang ngerang kitab menakip Syabtu Kutrichelan itu. Nah itu Gua dari situ itu sikir syarz dari situ. Tetapi memang urutannya tidak sama, Dalam malu urutan saja. Cuman intinya ya sama saja, enggak, enggak ada bedanya kalau ke atas, larinya ke Kodiriyah Kodiriyah itu satu-satu, selainnya satu, satu, satu, kadang-kadang bisa itu lari nah, Karunanya sangat, cuman saya enggak pernah bawa binti ratore Kenapa saya tanya sangat-sangat, sejajar -seja. saya enggak pernah jawab ya Ya seperti itu tidak terlalu penting untuk dikembur-kemburkan Kenapa saya terampil arti? Padanya tidak pakai jubah Guru saya juga pakai jubah fatwanya keras sekali, banyak yang harap pakai jubah, Pak imamah Aliran kerasnya guru saya itu anti perempuan nggak ada, bisa, nggak ada rokok, nggak ada lukisan gambar di rumah, harap Gak mau ketemu perempuan, mau ketemu orang aja yang ya, mau, Di mau dia. gini, mana mau dia disalami? Tentu memang. Kalau salaman sakit semua berdua. Gak penting mau salaman dia. Ya, beda beda. Cakap diriannya. Cakap diriannya. Suka yang temu yang mac, tuh dia jadap jadap dulu. Singitan duit ya, biasa aja. Gak saya. Saya dah sering ketemu dulu. Dulu ya Dan Palang. Biasa. Ya nggak nggak bersaing dengan segala macam khan khan itu biasa saja. Karena tujuannya bukan itu semua. Nah, itu kalau nggak difahami nanti salah. Tujuannya tujuan -tujuan harus sih, tujuannya -tujuan ke Allah saja, tidak kan? ada yang lain Kok ada bab aneh-aneh terus bab, apa namanya, goib dan lain sebagainya eh, Itu kan cuma aksesoris ringan saja, bukan tujuan Kebanyakan orang yang kemudian menjadikan goib-goib itu sebagai tujuan juga kan? Tujuan kita ya, menuju Allah gitu. Menuju Allah ini Tidak mudah Karena Allah itu Bukan seperti ini. makhluk Yang mudah Difahami dan mudah dimengerti Memahami Allah itu perlu Waktu yang tidak terbatas lamanya Makanya marifat itu hanya awal Kalau kemudian marifat bukan akhir Awal itu hanya 0, 0, Akhirnya tak berhingga Seperti angka, 0 Titik awal itu jelas 0 Akhirnya tidak berhingga Tidak berhingga itu berapa? Tidak ada yang tahu Tidak berhingga apakah sejuta Satu miliar, satu prillion Satu giga prillion Tidak ada yang tahu Manusianya tahu awalnya saja Makanya kiamat tidak ada Awalnya Malu tahu Bumi ini usianya berapa tahun Sekitar 4,5 miliar tahun Tapi akhirnya Kiamat tidak ada Kiamat ya. jawabannya sama. Kiamat sudah dekat. Seja. Itu sudah zaman nabi adam. Ya <laughs> mas dekat. Bukan hanya zaman nabi maulid, sudah zaman nabi adam lebih cepat lagi. Ya sudah dekat. Masih oh. dekat. Enggak ya. sampai sampai. Dekat itu untuk wati wasi supaya hidup manusia ya tetap prihatin tetap, tetap, tetap waspada. Sumpah setia kepada Allah dan Rasulnya Lewat saya dan desanya seperti itu Kalian mungkin bertanya kok Berguru online kan Bagi bayat Bayat itu Cuman katepili Bisa salam menelamatkan orang Tidak bisa Tidak bisa Walaupun kalian bayar Torek rosgul, torek isam Itu formalitas Yang terpenting adalah kesungguhan Karena kalau dalam Ilmu raha ada yang namanya Futu Terbukanya hadir itu perlu kesungguhan Dan perlu maintenance menjaga Kalau guru yang membuka Namanya guru seluruh Dia membuka hati Tetapi kalau kalian tidak serius Menjaga hati ya, Tidak akan bisa juga Dan jangan kan cuma guru mereka, Rasulullah sendiri saja Zaman dulu sahabat Seperti karena salah Barat itu kan dulunya setia lalu jadi duraka ya kan jalaban itu di bawah bimbingan Rasulullah Rasul aja bisa jadi salah